Assalamualaikum sederhana berita malam edisi hari ini Kamis 14 Juli 2016 dibacakan Ardiansyah Ratusan Sarfam PT TAG berdemo menuntut segera dibayar gaji Ratusan warga Gampung Pulo demo DPR Kanagan Raya Blanko IKTP di Aceh Utara kosong sejak awal Juli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 Sudah dilun seratusan Satpam yang berstatus outsourcing di PT pertarun gas Loksmame Kamis pagi berdemo menuntut keterlambatan pembayaran gaji. Bahkan Satpam sempat memblokir gerbang utama perusahaan beberapa jam sehingga kendaraan tidak bisa masuk dan keluar dari perusahaan. Aksi demo ratusan Satpam PT PAG dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Mereka menggelar aksi di dalam lingkungan perusahaan, tepatnya di depan pintu utama. Mobil yang tidak masuk ataupun keluar dari perusahaan tidak diperbolehkan. Aksi berakhir setelah pihak vendor dari PT Hoka, Setia, dan PT PAG menemui para Satpam dan berjanji gaji mereka akan dibayarkan besok, selanjutnya para Satpam membubarkan diri. Perwakilan Satpam, Cunaidi Ramli, mengatakan sejak awal 2016 hingga Mei 2016, Satpam selalu menerima gaji setiap awal bulan. Namun, memasuki Juni 2016, Satpam baru menerima gaji pada tanggal 15. Bahkan, tunjangan Hari Raya Idul Fitri baru diterima tiga hari jelang Lebaran Idul Fitri. Kasus yang sama terjadi kembali pada bulan Juli, hingga saat ini gaji bulan tersebut belum diterima para Satpam. Selain masalah keterlambatan pembayaran gaji, mereka juga menuntut pakaian dan perlengkapan satpam yang belum mereka terima, serta sistem kontrak mereka diubah. Sudah dulu ratusan warga yang berasal dari Gampung Pulau, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, kami siang melancarkan aksi unjuk rasa ke kantor DPRK setempat. Warga menolak rencana pemindahan desa atau wilayah administrasi Gampung Pulo di Dusun Lungmane, yang berlokasi di Gampung Kuala Terang, Kecamatan Kuala Pesisir. Aksi warga di DPRK mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Tiba di kantor DPRK Nagan Raya, masa disambut dua anggota DPRK yaitu Cutman dan Said Cunaidi. Dalam orasinya, warga Gampung Pulo menolak keputusan Bupati terkait pemindahan wilayah administrasi Gampung Pulo ke wilayah Dusun Lungmane yang berada di Gampung Kuala Terang. Setelah menyampaikan aspirasinya, sejumlah perwakilan warga diterima anggota DPRK dan selanjutnya digelar rapat bersama musbidas tempat yang turut dihadiri Kapolres Nagan Raya, AKBP Mirwazi MH. Hasil rapat memutuskan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya menghentikan sementara pemindahan administrasi Gampung Pulau, Kecamatan Kuala Pesisir. Sudarlun Blanko IKTP di Aceh Utara dilaporkan telah kosong sejak awal Juli 2016, Sehingga bagi masyarakat yang mengajukan pembuatan IKTP, maka hanya dikeluarkan surat keterangan sedang melakukan pengurusan IKTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara M. Zulfadli mengakui stok belangku IKTP sedang kosong. Terakhir pihaknya menerima belangku IKTP dari pusat pada pertengahan Juni 2016 sebanyak 500 lembar. Karena banyak warga yang mengurus IKTP, maka belangku tersebut habis pada akhir Juni lalu. Terkait hal tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pusat. Informasinya, pengadaan Belangku 2016 secara nasional untuk saat ini sudah dalam tahap lelang, sehingga pihaknya belum bisa memastikan kapan Belangku tersedia kembali. Namun demikian untuk kemudahan masyarakat setiap ada mengajukan permohonan pembuatan KTP, pihaknya pun mengeluarkan surat keterangan sedang dalam pengurusan KTP Hingga saat ini ada sekitar tiga ratusan surat keterangan yang telah dikeluarkan sambil menunggu belangku IKTP yang masuk. Lu anggota DPRK Aceh Barat Daya Yusran meminta kepada pemerintah Abdiya melalui dinas pendidikan segera membangun Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miss Babahrut yang masih berdindingkan papan dan berlantaikan tanah. Yusran mengaku anggota DPRK dari DAPIL 1 telah pernah mengusulkan dan menyerahkan proposal pada tahun 2014 dan 2015 untuk pembangunan gedung Miss Babahrot. Namun, Dinas Pendidikan Abdiya belum merespon aspirasi masyarakat. Menurut Yusran, meski Miss Babahrot itu tanggung jawab Kementerian Agama, pemerintah Abdiya bisa membantu pembangunan tersebut dengan sistem hibah karena keberadaan Miss Babahrot sangat dibutuhkan masyarakat setempat. Sementara itu Sekretaris Disdiq Abdiya Adwar Taufik mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembangunan dua ruang kelas untuk MIS Babahrut dengan anggaran 400 juta rupiah lebih. Ia berharap usulan ini dapat disetujui dan dimasukkan dalam APBK 2017. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah dilun sebanyak 135 jamaah calon haji asal Kota Langsa siap berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Para JCH Langsa terbagi dalam dua kloter dan direncanakan berangkat pada 10 Agustus mendatang. staf penyelenggara haji dan umrah kantor Kementerian Agama Kota Langsa, Sunardi, mengatakan saat ini 135 JCH sedang dalam persiapan sambil menunggu keberangkatan ke Arab Saudi pada Agustus nanti. Dari 135 JCH Kota Langsa terdiri dari 58 orang JCH pria dan 77 JCH wanita. Untuk JCH Langsa terbagi dalam dua kloter, yaitu 123 JCH masuk kloter 1 Provinsi Aceh, sedangkan 12 JCH sisanya masuk dalam kloter 8. Sunardi menambahkan JCH tertua asal Langsa bernama samat 86 tahun, warga Gampung Alur 2, Kecamatan Langsa Barat. Sedangkan JCH termuda bernama Pupili Radiaullah, 18 tahun, Gampung Seriget, Kecamatan Langsa Barat. Saat ini JCH Kota Langsa yang masuk dalam daftar antrian telah mencapai 3.183 orang. Sedangkan JCH Langsa yang berangkat tahun ini adalah mereka yang telah mengantri selama 7 tahun atau yang mendaftar pertengahan tahun 2009 silam. Sudah Lundinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Langsa dan Satlantas Polres Langsa kemarin menggelar sosialisasi pemberdayaan terminal terpadu Langsa bagi pelaku usaha pengangkutan di aula terminal setempat. Kadis Hub Kominfo Langsa, Fuad Klana mengatakan, tujuan dilakukan sosialisasi untuk memajukan atau menghidupkan aktivitas dan fungsi terminal terpadu yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Gampung Lokbani. Menurutnya, keberadaan terminal terpadu TTL ini dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap penumpang. Oleh karenanya, demi kelancaran terminal harus didukung semua elemen masyarakat dan organisasi yang ada di dalam terminal. Sementara itu terkait keberadaan loket liar atau loket tanpa izin di luar terminal yang kini beroperasi di sejumlah titik dalam wilayah Kota Langsa, di Kominfo dan pihak terkait lainnya, dalam waktu dekat akan melakukan penertiban. Pihaknya berharap kepada sopir angkutan umum agar dapat tertib saat menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal. Sudahlun para petani kelapa sawit di Sulur kembali diresahkan persoalan harga tandan buah segar yang merosot tajam pasca lebaran Idul Fitri. Kondisi ini amat merugikan para petani. Pasalnya biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan tanaman sawit yang cukup tinggi. Seorang petani kelapa sawit sabar mengaku para petani baru menjual TBS yang dipanen pasca lebaran dengan harga yang sangat rendah. Sebelumnya harga TBS di Subur Salam di level petani Rp1.800 per kilogram, namun saat ini harga TBS turun 80% menjadi Rp1.100 per kilogram Anjloknya harga pasca lebaran di sebuah salam memukul masyarakat yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit di daerah ini. Apalagi saat lebaran kemarin masyarakat banyak mengeluarkan biaya untuk kebutuhan puasa dan idul fitri. Sejatinya panen TBS pasca lebaran dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Anjloknya harga TBS di sebuah salam dikabarkan terkait libur idul fitri sehingga pabrik yang belum beroperasi. Kondisi ini menjadi alasan bagi pengepul pembeli dengan harga rendah. Pada tahun lalu penurunan harga TBS secara drastis juga terjadi hingga hampir setahun. Petani berharap harga TBS kembali normal. Dari Nisrum Seram di Tanjung Permeskian Berita Malam edisi Kamis 14 Juli 2016.